Yang satu ini artis cantiknya Indonesia ada Nella, Gah, Risma, Sternada, Didista, Tiko Caru, Wasiko. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.